Yulipah Suara Raya Balas! Untuk pencukup Filda, saya dari The Bermond, silent dulu ya. Itu harganya, katanya piano doang depannya. Oke, okay, kita kalau pas lagu slow, boleh saya silent dulu ya. Tepuk tangannya nanti di ending. Tepuk tangannya kemuruh, bisa!